Radio muslim Yogyakarta. Wabillahi kan hadia melebarkan Inalhamdulillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May fala mudhillalah wa mayyudlil yudhlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullah Wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum Wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad faaza fawzan 'azima ammaa ba'd Ibu-ibu dan hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahamakumullah dan para pendengar radio muslim di 1467 1467 AM Dimanapun Anda berada Rahimani wa rahimakumullah Kita <tuh> Kembali me Membahas Insyaallah Allah Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor, Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin al Abbad al Bader Hafidho Mudah-mudahan Allah menjaga keduanya Yang diberi judul oleh penulisnya Sifatuz Zawjati As-Saliha Sifat-sifat seorang istri Atau sifat-sifat istri yang shaliha Pada pertemuan yang lalu Dua pekan yang lalu <tuh> Kita telah memasuki Sifat yang kedua Di antara Sifat-sifat istri yang salihah Sifat yang pertama Kita sudah bahas Adalah eh, Segala sifat yang terkandung Di dalam Surat An Nisa ayat Ayat berapa? 32 34 Salihat adalah Wanita-wanita yang salihat adalah Qanitar Hafizot lil ghaibi Bima hafizallah Itu sifat yang pertama Ini segala sifat yang terkandung Di dalam surat An-Nisa Ayat 34 Kemudian sifat yang kedua Kita Sedikit mengulang Yaitu di halaman 19 Di antara sifat istri yang salihah adalah Al-Hadar Minashayton Apa artinya? Waspada dari satu makhluk Yang bernama Syaiton Syaiton itu artinya adalah eh, Yang dijauhkan Dari Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Setan ini makhluk yang dimurkai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa tugas utama setan Dan apa e, Kegiatan utama setan? Ifsadu ad-din Merusak Merusak agama Pokoknya tugasnya merusak ya, Tugasnya adalah apa? Merusak Entah itu merusak agama Merusak akhlak Merusak hubungan Di antara sesama manusia Sesama muslim merusak hubungan antara suami dan istri, merusak persaudaraan, merusak segala sesuatu yang terkandung di dalamnya apa, kebaikan. Bahkan terkadang ya, dan sering setan itu juga bisa merusak fisik, ya, bisa menjadikan rumah itu terbakar bisa menjadikan orang itu lumpuh, bisa menjadikan orang itu mandul, ya, bisa menjadikan wanita itu frigid, frigid tampaknya, ya. Demikian juga bisa menjadikan laki-laki demikian, orang istilahnya adalah important, ya. Bisa menjadikan Buta Bisa menjadikan Barang rusak Memang tugasnya adalah Merusak Termasuk barang elektronik pun bisa ya. Makanya ada Kejadian dulu Seorang tetangga Datang ke pondok Mengadukan Barang elektroniknya Jadi Seorang murid lah, murid ngaji atau seorang jamaah warga mengadukan bahwasannya dia sering menyalakan barang elektronik tersebut untuk e, mengisi rumahnya dengan kajian, bacaan-bacaan Al-Quran. Karena di rumahnya ada seorang yang terduga kuat e, dikuasai oleh jin. Ini sering kesurupan. Nah kamarnya dia saksikan sendiri kadang muncul cahaya dari apa namanya lubang angin. Jadi kalau lampu dimatikan tiba-tiba nyala sendiri. So. Akhirnya sering di rumahnya dia pasang tip recorder untuk nyetel apa ngaji muridnya. Nah suatu saat ini tipnya macet, setel tidak bisa. Akhirnya diadukan ke seorang ustadz. Sama usat itu dirub ya Hidup lagi Jadi terkadang Setan pun bisa ngerusak tape recorder ya. Sampai derajat seperti itu Makanya dia bisa biar, Bisa terkadang menyebabkan orang itu lumpuh Terkadang orang itu buta Terkadang orang itu sakit ini Terkadang sakit itu ya Demikian Usaha setan macam-macam Yang penting isinya adalah ngerusak ya. Isinya adalah me Merusak Uh, kita telah baca bersama riwayat yang sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah tentang bagaimana iblis mengatur anak buahnya dan mengutus anak buahnya setiap hari dan siapa saja yang berprestasi di kalangan mereka. Siapa saja yang berprestasi di kalangan mereka Itu akan Diberi penghargaan oleh Iblis ya. e, Mungkin ada baiknya saya Ulang sekilas karena Pada pertemuan terakhir Kelihatannya Tidak semua atau banyak dari kalangan Ibu-ibu yang Tidak me Menghadiri ya. Maka Sebagaimana di halaman 20 ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di situ diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa inna iblisa yada'u arshahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu. Bahwasanya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Ya. Kemudian dia mengutus utusan utusannya dengan tugasnya yaitu untuk merusak. Faadnahumin human zilatan setan yang paling dekat kedudukannya kepada iblis adalah aldhumum fitnatan adalah setan yang daya rusaknya paling paling besar semakin merusak semakin dihargai semakin disukai oleh iblis ya ji wahadhum sehingga ketika giliran laporan datang Seekor setan, ya, masa seorang apa kita katakan apa? Sesetan, ya datanglah se sosok setan, ya. Fayaqulu dia berkata lapor kepada iblis. Faal tukada wa kada, wahai iblis, sesungguhnya aku telah melakukan demikian dan Demikian ya, Ini aku telah berbuat ini, berbuat itu Apa kata iblis Fayaqul berkata iblis Ma sona ta syai'an Tidak ada apa-apanya Ini yang kamu perbuat tidak ada Nilainya Kurang Kurang bagus Sama ya jiu ahaduhum Sampai datang eh, Salah satu dari mereka Melaporkan Wahai iblis, ma taraktu saya tidak meninggalkan si fulan hatta sehingga aku berhasil faraktu bainahu wa baina imraatihi. Aku berhasil memisahkan antara si fulan ini dengan istrinya. Artinya apa? Cerai. Ya fayudnihi minhu maka iblis pun mendekatkan setan itu kepadanya yakni termasuk usaha yang paling dihargai oleh iblis adalah ketika anak buahnya berhasil apa? menjadikan suami istri ber bercerai ya wa iyad billah nikma anta yakulu nikma anta kamulah setannya ya kamulah setannya. Kalau kita ya, kamulah orangnya. Fa yatazimuhu maka didekatkan, dirangkul. Ya. Kemudian dipasangkan mahkota di atas kepalanya. Dihargai luar biasa. Maka eh, perpecahan yang terjadi di kalangan suami dan istri, kita harus waspada. Dan segala macam bentuk kerusakan Yang terjadi di kalangan manusia Kita harus waspada Termasuk adalah Perpecahan Yang terjadi di kalangan Sesama kaum muslimin ya. Antara saudara dengan saudaranya Antara tetangga dengan tetangganya ya. Antara teman dengan temannya Bahwa sebab perpecahan itu Adalah syaitan Setan membisik-bisiki Salah satu Dari mereka untuk berbuat dosa Sehingga Dengan dosa tersebut terjadilah Apa? Perpecahan Makanya kemarin kita Sampaikan Sebuah riwayat Yang dihasankan oleh eh, Ahmad Syakir Rahimahullahu ta'ala Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda Walladzi Nafsu Muhammadin biyadih Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya Ma tawaduthnani Tidaklah ada dua orang yang bercinta Saling mengasihi Teman dengan temannya Saudara dengan saudaranya Fafurriqa bainahuma Kemudian kok terjadi perpisahan Tadinya berteman akrab Tahu-tahu menjadi apa? Kerenggani jotani yafalani ya yaf kerengani terjadi kerengan di antara keduanya illa bizamdin kecuali itu pasti karena sebuah dosa yuhdisuhu ahaduhuma yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya berarti bukan kedua-duanya kedua-duanya bisa cuma kadarnya mungkin Berbeda-beda Kadarnya berbeda-beda Nah ini Jadi kalau Tadinya kok akrab Sekarang kok menjadi apa? Menjadi eh, Garing ya, Hubungan garing Tadinya sayang dengan suami Kok sekarang aneh ya? Kok tidak lagi? Seperti dulu ya. Tadinya sayang dengan istri Kok sekarang kalau lihat istri itu kayak Apa begitu? Ya ini berarti kita harus mengambil langkah-langkah. Karena ini pasti sudah ada dosa yang terjadi. Jadi perpisahan, kertakan hati yang ada di antara dua orang yang tadinya bersaudara, yang tadinya saling mencinta karena Allah tentunya. Ya, bukan karena hubungan syahwat, pacaran, kemudian perzinahan, bukan itu kita tidak bicarakan itu. Eh, tidak. Atau laki-laki senang sama laki-laki, eh. Atau perempuan senang sama perempuan sebagaimana laki, -laki suami senang sama istri Anda? Bukan itu. Kita bicara adalah hubungan persaudaraan, percintaan yang syar'i. Ya. Tadinya akrab, tadinya saling mencinta, tadinya saya saling menyayang. Kok tiba-tiba retak? Ada apa ini? Ketahuilah bahwasanya itu ada dosa yang terjadi di antara keduanya. Ya, ada dosa. Okay, dan dosa ini adalah bisikan syaitan. Nah, syaitan itu memang berusaha untuk memecahkan, memisahkan dua orang yang bersaudara, Yang saling mencinta karena Allah. Karena kalau sudah saling mencinta karena Allah, langgengnya itu sampai kiamat penghargaannya sampai hari kiamat akan dipanggil oleh Allah sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya ditempatkan di sebuah tempat yang istimewa sampai para anbiya para suhada pun sangat menginginkan tempat itu ini kan membikin setan gemes ini ya keting tidak suka Maka bagaimana memisahkan dua orang yang tadinya saling mencinta karena Dibisiki salah satunya untuk berbuat dosa Atau dua-duanya untuk berbuat dosa Maka ketika terjadi keretakan Dengan saudara kita, tetangga kita Atau istri kita, atau suami kita, atau anak kita Langkah kita yang pertama apa kemarin? Suudhan Suudhan kepada siapa? kepada diri sendiri. Jangan-jangan saya melakukan apa? Kesalahan. Ya. Kita harus husnul kepada saudara kita karena dia masih muslim. Ya. Sementara kita harus meletakkan dan dan dan e, mem mempersangkakan diri kita yang salah, sehingga nanti kita akhirnya mengambil langkah berikutnya: istighfar, taubat mungkin kita kurang dalam menunaikan kewajiban sehingga kewajiban-kewajiban yang terkurangi segera untuk kita, kita tunaikan. demikian ya kalau memang ada hak-hak yang harus dikembalikan dikembalikan demikian ya oleh sebab itu ya kita segera hendaklah bertaubat. kemudian kembali kepada ketaatan sehingga nanti hubungan insya Allah akan kembali eh, apa namanya harmonis, ya. harmonis hubungannya nah. menjadi menghangat, har nah. menjadi harmonis lagi, ya. harmonis apa itu artinya harmonis, yes, pokoknya kayak gitulah ya, jadi serasi lagi, ya. demikian. Kalau memang eh, kok kita persaudarannya bertambah erat, ketahuilah itu berarti karena sebuah ketaatan yang Sering kita lakukan Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini sekilas yang kemarin kita sampaikan Nah termasuk yang dibahas di dalam hadis ini adalah Bagaimana hubungan suami istri Jadi diantara usaha syaitan Yang paling dihargai oleh iblis Itu adalah ketika Bisa Memecah Memisah antara suami dan istri. Oleh sebab itu kemarin kita sampaikan, makanya setan sebaliknya paling benci kalau terjadi apa? Pernikahan. Iya. Ya. Paling benci kalau terjadi pernikahan. Karena dengan pernikahan itu yang haram menjadi apa? Halal. Subhanallah. Memandang yang tadinya berdosa pandangan kedua dan seterusnya. Menjadi halal dan berpahala. Subhanallah. Memegang yang tadinya berdosa menjadi bernilai apa? Sedekah. Menumpahkan syahwat yang tadinya haram menjadi sebuah sedekah yang bernilai pahala. Ini kan luar biasa. Makanya pernikahan itu penuh dengan kebaikan oleh sebab itu ya, syaitan tidak suka kalau terjadi apa pernikahan ya. bagaimana ditakut-takuti sang pemuda aduh saya belum mampu ini mas gimana sudah siap nikah sebentar deh ya belum mampu saya kita pacaran dulu aja saling mengenal saja naudzubillahimin hali ya ditakut-takuti dengan kefakiran ya atau diiming-imingi dengan Bayangan-bayangan yang semu Sehingga terus perzinahan itu berjalan Matanya terus berzina Tangannya terus berzina Kakinya terus berzina Janjian ketemuan itu kan berarti Sudah zina kaki Kemudian mungkin zina tangan Karena sekarang modelnya janjian ketemuan pakai apa? Pakai HP Pakai jempol Dan seterusnya tapi ketika diresmikan dengan pernikahan Yang tadinya halal langsung 180 derajat menjadi Yang eh yang tadinya haram menjadi 180 derajat Menjadi sebuah yang halal Ini tidak disukai oleh iblis Makanya beberapa persaksian Yang telah sampai kepada saya Orang mau nikah Itu pasti Boleh dikatakan ya, Terutama pemuda itu subatnya sama. Saya belum siap ustadz, belum siap apanya, belum ah belum ada pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap itu pekerjaan yang ngececeng nggak pindah-pindah. Pekerjaan tetap. Namanya bekerja ya harus pindah-pindah. Kerja tetap jadi patung. Ya. Yang penting bagaimana berusaha siap untuk menafkahi keluar, keluarga Allah akan bukakan pintu rezeki cacing aja cacing lo ugak ugek di mana di dalam tanah lemu ginuk ginuk tergilani cacing itu ya dia enggak punya titel enggak pernah sekolah SD enggak pernah sekolah SMP lemu Ginuk ginuk nengjur lemah neng metung gila wah masya Allah itu cacing masa kita ini kalah dengan cacing ya, dari sisi ketawakalan bukan usaha kadang kita kadang sudah mobat mabit ke sana kemari tapi hati kita masih apa kurang tawakal. Nah ini kebanyakan Subat yang ada di para pemuda itu begitu. Saya belum punya pekerjaan Ustaz. Ya saya belum bisa untuk Dan seterusnya Nanti anak saya harus saya kasih makan apa Yang penting pemuda itu punya bayangan Bagaimana menyiapkan nafkah untuk Keluarganya Jadi siap untuk bertanggung Jawab Burung itu Masya Allah Mereka berjodoh dulu ataukah bikin rumah dulu Berjodoh dulu Setelah itu mau ngendok baru bikin Bikin nomah kan begitu. Kita belajar dari hewan tu kadang, subhanallah. Tawakal mereka luar biasa tingginya. Tapi tetap ada usaha, usaha. Mereka tetap punya bayangan, mata mencarian. Ya, nanti apa namanya? Pagi-pagi terbang besar bersama ke sawah sana, ya kan? Terbang lagi besoknya ke sawah sana. Ketika udah mau bertelur, baru mereka mulai bikin, bikin sarang. Ya, subhanallah dan pembagian tugasnya sudah sudah jelas. Begitu, tawakalnya luar biasa. Usah. Nah, ini subat. Tergadang bagaimana e, seorang pemuda itu menunda-nunda pernikahan, seorang pemudi menunda-nunda pernikahan. Saya masih ingin belajar. Akhirnya selesai D3. D3 saya ingin melanjutkan S1 dulu. S1 selesai. S1 saya ingin S2 S2 pun selesai, S3 pun akhirnya apa? Ter tercapai. Tapi siapa yang mau melamar S3 coba bayangkan. Kita saja. Kita ini yang sudah apa namanya? udah pengalaman dalam masalah dunia pernikahan karena sudah pernah nikah. Kalau untuk berhadapan dengan wanita S3, itu rasanya pripun? Aduh, piye ya? S3 ya. Sementara saya SD misalnya Atau SMP Atau S4 SM, Itu ada Makanya siapa yang akan Berhadapan dengan orang-orang S3 Nah ini kadang eh, Apa namanya Dan yang S3 pun untuk Berhadapan dengan lulusan SMP Itu juga Masa saya S3 lawan SMP ya Jadi terkadang berat Makanya saya sarankan kepada Ibu-ibu yang punya anak Ya mereka silahkan mau belajar monggo tapi kalau bisa jangan menunda apa pernikahan nikah kalau sudah masanya dinikahkan anaknya nikahkan eh, jangan dengan alasan pendidikan sebentar anak saya ingin menggapai ya pak serjana S1 S2 nanti sudah S3 kon balek neng dapur malah apa belum tentu mau Oh, saya sudah belajar teori penggaraman Bermacam-macam Masa harus kembali ke dapur Garam plus trasi ya. Teknik kimia S1 S2, S3 kan penggaraman Masya Allah. Teori penggaraman Teori penggaraman ini teori eh, apa namanya, Penggabungan Antara eh, Zat kimia tertentu sama zat kimia Tertentu Masa kembali ini nih, Garam, trasi Lombok Kemudian asem, jadinya sayur asem. Ya pol-pole teori penggaraman itu ya, menggarami sayur. Oh nggak mau saya. Subhanallah. Maka kalau memang sudah saatnya menikah segera. Sudah datang orang yang melamarnya, orang yang soleh, ya dan diridoy oleh uh, diridoy sisi agama dan akhlaknya, jangan tolak. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang yang matang. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang yang matang. Ini diantara tugas, eh, tugas utama syaitan dia bagaimana merusak, merusak dan merusak dan merusak. Kemudian kata Syekh di halaman 21 huna, ya kita lanjutkan, huna tahta juzzaujatul salihatu antatfikahu fi hadal bab wa anta ya anta tata anta tafaqqaha mohon maaf huna di sini seorang zaujah yang salihah seorang istri yang salihah hendaklah paham tatafaqqah paham dalam masalah ini fi hadzal bab setan berusaha ingin apa tadi merusak hati-hati ya Wa anta iya hadhil hakikatah dan hendaklah seorang istri yang soliha ta tak iya. itu apa? Tangi. Bahasa Jawan e tangi Tangi. Nama mana tangi? Sadar. Dari kata waah, yai tangi le, tangi. Ia berarti sadar le, sadar. Jadi bahasa Arab mirip dengan bahasa apa? Jawa. Tangi. Hendaklah seorang wanita itu tangi, menyadari. Hey laki hakikat ini. Wa kaddali kazujuha. Demikian juga suaminya. Dua-duanya harus apa? Harus sadar. Bahasanya di sana ada pihak ketiga yang menginginkan kalian berdua tidak bahagia. Anya ia kuliah wahidin minhuma. Masing-masing harus sadar. An nafamata bahasanya di sana aduan ada seorang musuh kafian yang tersembunyi. Ya roka dia bisa melihat kamu walat tarohu. Sementara engkau tidak bisa melihatnya Jadi non-sewi ibu-ibu Bapak-bapak Para pendengar radio muslim Bendino diinjen Setiap hari kita itu dipantau Diintip Dari sisi mana Rumah tangga kita rusak Dari sisi mana kita itu akan dirusak Senantiasa dipantau Waya jrimingkah dan musuhmu ini tadi mengalir di dalam tubuhmu masuk ke dalam tubuhmu majroddam minal uruk melalui perjalanan pembuluh-pembuluh darah jadi masuk dia betul-betul menghayati jiwa seorang manusia ya setan itu akan kenal dia sebelum menyerang dikenali dulu orang ini Ini orang cenderung ke arah mana? Ke arah semangat orangnya Atau ke arah pemalas? Ketika dia tahu orang ini orang yang semangat Dia akan menyerang orang tersebut lewat jalur semangat Senangnya sholat Maka didorong terus, sholat, sholat, sholat, sholat Akhirnya dia berlebihan di dalam apa? Sholat ya. Di mana-mana ingin sholat Di rumah sholat, di masjid sholat, di kuburan, sholat ya. Naik ke Gua Hiro, sholat Naik ke Gua Sur, sholat Ada tempat keramat, sedikit, sholat Memang janurnya sholat Semangat ini orang Semangat, mikir Semua tempat digunakan untuk Berpikir ya. Jalurnya semangat puasa Dia tahu orang ini semangat puasa Didorong terus Awalnya puasa 3 hari setiap bulan Bagus? Bagus Kemudian dia bertambah Menjadi berapa? Senin dan Kamis, bagus? Bagus Kemudian mulai membisiki Kamu itu kuat Kalau hanya sekedar Senin kamis Tambah, puasa apa? Daud, bagus, bagus. Kemudian di bisiki. Kalau tipe kamu kok cuma Daud. Setiap harilah. Kamu akan lebih hebat dari orang lain. Mumpung masih muda, akhirnya puasa setiap hari. Sudah puasa setiap hari? Kalau orang awam itu puasanya antara subuh dan Maghrib Buk ditambah sampai apa? isa akhirnya ditambah kok cuma sampai isa? nyatanya kamu segar bibir kamu masih segar tuh lihat merah merona ya, masih basah Cobalah sekali kali dua hari nggak usah sahur jadi seperti itu bu cara setan mengenali seseorang dari sisi apa semangat Sedekah pun demikian. Ya. Semua jalur sedekah, sedekah kok cuma seminggu sekali, Jumatan. Terus. Kalau bisa ya setiap hari. Akhirnya semua perkara dia sedekahi. Semua yang membutuhkan dana, dia supply. Nggak peduli apakah acara itu syar'i ataukah tidak syar'i. Sing penting kan aku se ka. Termasuk sedekah bumi. Emang hmm, sedekah apa ya. Sedekah kepada bumi, sedekah laut. Ya. Semua yang berbau menginfakkan harta siap. Sampai bahkan mungkin terkadang dia, wah, hartaku ini sudah terlalu apa? Banyak. Saya akan buang harta ini karena Allah. Dia ya, bawa sekarung harta ke sungai dia ya, lemparkan satu persatu karungnya aku enggak butuh kepada harta aku enggak ingin seperti karung itu buang masyaallah wer satu karung uang tiap hari sampai derajat mungkin seperti itu apa ya ya lo namanya talbis namanya tipu daya apa iblis itu begitu sampai derajat yang seperti itu naudzubillah min dalil ya saya jurut mata uang, uang saya bakar. Oh, nah, uang enggak boleh dibakar. Kemudian ini kalau orangnya semangat, kalau malas, ah, wis. Arep tangi subuh diuyui setan. Mau bangun pagi dikencingi apa? Setan. Sayo sayo sayo tidur, tidur, naumontawi, naumontawi, dikencingi, ditipasi, ditiup-tiup. Ya, nah, sampai akhirnya kalau enggak digrujuk Buannya ngaro bojone ya. Tidak apa? Tidak bangun. Lah jamaah dulu. Ustaz, anu dulu apa? <laughs> Cerita ya suami istri. Kulo kok Ustaz anu apa namanya? Si fulan iki sudah mending dulu anggur nyong jarine cari, Ustaz, jarine <laughs> Ustaz pakai bahasa gulon sih ya. Jarine Ustaz anggur manut perciki anu pahala. Ya menurut diperciki malah nyong di, di balang cedok <giranya> ya, Dulu sampai seperti itu katanya Jadi kalau diperciki di, ibunya sudah ngaji Suaminya belum saat itu Jadi betul-betul berusaha mempraktekan kajian Memperciki apa? suaminya dengan Diperciki malah nyong di balang cedok <giranya> Begitu diperciki malah saya dilempar apa? Gayung <giranya> Ya Allah saat sikis mending lah Suaminya jadi sekarang sudah bisa, Allahu Jalal. Jadi seperti itu. Atau sudah malas sudah. Ketemu apa namanya sedekah nantilah, sholat nantilah, ngaji nantilah, dan yang lain-lain. Ya. Jadi di, di apa namanya berusaha untuk digandoli. Ini dikenali oleh setan bu. Jadi setan itu mengenali diri kita ini pemalas, ataukah sama Semangat. Ya. Nah, uh, ini maka kata Syekh di sini. Fa, ia jerimingka majradam. Syaitan itu berjalan menyusuri pembuluh darah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama. Ina shaitana ya jri fbnia dam majradam. Sungguhnya syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui pembuluh apa? Pembuluh darah dan نفث dia niup setan itu meniup-niup jadi subhanallah hati-hati Bu setan ini di dalam rumah kadang di luar rumah sudah nunggu nongkrong di depan pintu ya apalagi kalau keluar tidak pakai membaca apa doa masuk rumah juga enggak membaca doa jadi kalau masuk rumah enggak membaca doa Bu itu setan dari luar ikut Masuk kerudung gitu, woy, ada tempat minap, tempat minap, gitu, pateng-pateng kering di dalam. Ya. Saatnya makan, mereka ikut ngurubut meja makan. Allahu Akbar Percaya atau tidak percaya, harus percaya. Harus percaya ini kan masalah gaib, tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Jangankan zaman kita, zaman Rasul, Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat saja beliau mau diganggu oleh setan Ditangkap oleh Rasulullah SAW dicekik oleh beliau Sehingga lidahnya sampai menjulur keluar Mengenai tangan beliau terasa dingin Ini setan betul-betul Menyelumat diantara salah-salah sof Sebagaimana seekor kambing apa? Kecil Itu setan Kemudian ketika beliau sedang makan bersama Seorang anak kecil menjulurkan tangannya Tanpa apa? Bismillah Pakai tangan kiri Langsung ditangkap oleh Rasul Salallahu alaihi wa Tangan anak itu Cek Tangkap Ya gulam Wahai anak kecil Makanlah Dengan tangan Kanan Kemudian sebutlah nama Allah Makan dari arah yang Yang terdekat Ketika suatu saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum mulai ada seorang anak kecil akan memulai ditangkap oleh beliau Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini syaitan berusaha untuk merusak makanan kita Tangannya bersama tangan anak itu saya tangkap Jadi yang menjulurkan siapa? Syaitan Maka hati-hati ini dalam semua kondisi setan betul-betul berusaha untuk membuat kerusakan. Yuwaswis yeah. menimbulkan was-was dalam hati. Yaqid wayamkur membuat tipu daya, bermakar. Kundo dalikah yumarisuhu semua kegiatan ini dia lakukan oleh setan. Wa anta sedangkan engkau apa? Latarohu tidak bisa melihatnya. Sebagian tongkrong di dalam WC, sebagian tongkrong di dekat meja makan, sebagian tongkrong di kamar tidur, sebagian nongkrongi anak-anaknya. Coba bayangkan, sebagian tongkrong di luar rumah sudah begitu masuk ke kamar mandi set lupa doa wuh kebelot banget sih jebret langsung anda menjadi tontonan nengjaba cadaran kudungan api banget nengjerut jadi tontonan setan di luar pakai cadar masya allah pakai kerudung rapi yang laki laki juga masya allah tutup aurat begitu kebelot tanpa sempat abah berdoa masuk kamar mandi jebret langsung menjadi tontonan gratis bu ibu cemburu nggak suaminya jadi tontonan tontonan Allahumma ini aubidika min al kubuti al sudah tutup-tutup aurat di luar di dalam jadi tontonan itu saya ya ketika akan makan kita juga Bismillah. Ketika akan melepas pakaian yang membuka aurat kita juga jangan lupa, Ba Bismillah. Memakai pakaian juga demikian. Ketika akan bergaul suami dan istri, maka harus membaca doa. Kalau enggak, setan akan ikut serta. Ini kan bahaya. Makanya saya katakan tadi dia terus melakukan kegiatan ini sementara kita nggak lihat. Jangan jangan lupa Minimal kalau doa semuanya Kita tidak bisa hafal Jangan lupa kalimat Bismillah Sama a'udhu billah Anak-anak kita ta'awud Pagi kita ta'awud Kita perlindungan kepada Allah Sore juga kita perlindungan kepada Allah Kullu bhalika ya. yumarisu wa anta latarah ini semua kegiatan Dilakukan oleh setan Di rumah kita Di sekeliling kita Sementara kita tidak melihat Yulqi fi qalbika wa qalbihal waswas Wiswas Dia lontarkan di dalam hatimu Dan hati istrimu Ya wanita Wiswas Rasaan waswas -was. ya. Ini Sang suami pulang kok minyak wanginya baunya aneh. Ketika mencuci kok ada potongan kertas ada nama apa perempuan. Ya. Ketika ditanya mas ini potongan kertas oh itu merek baju tiba-tiba merek bajunya telpon <tiba> merek bajunya telpon. <tiba> Mas merek bajunya telpon Ya, perasaan was-was. Ini suami di rumah enggak pernah makan, tapi kok badannya tetap gemuk ya? Aneh toh? Ibu-ibu ini perlu waspada, ya. di rumah enggak doyan makan tapi kok gemuk ini, ya. Oh, mungkin di warung makannya, ya. Nah, jadi demikian terkadang was was itu dimunculkan, was was itu dimunculkan. dan ini suami suami tinggal pergi, kemudian pulang pintunya kok melimping, melimping itu apa? menga, menga tapi cilik, apa? kecil, buka tapi apa? kecil. padahal perasaan saya keluar sudah apa? kunci. Kok ada jejak kaki Gede banget Lupa itu jejak kakinya dia Masuk tadi malam dalam kondisi hujan Tanpa keset, ya kan? Keluar dia gak lihat jejak kaki itu Jejak kakinya sendiri ya? Di bantal kok baunya Ini bukan minyak wangi saya ini Saya pakai minyak wangi Ini bau inner, innernya dia sendiri Dia curigai Was-was ini namanya Ya was was. Takalaku <tuh> lihal, terkadang ya hal-hal semacam ini dijadikan oleh syaitan menjadi sebab apa perpecahan. Ya. Padahal istrinya adalah wanita yang terjaga, yang menjaga diri atau suaminya adalah yang terjaga dan menjaga diri. Tapi syaitan berusaha menimbulkan was was di dalam hati keduanya. Woyu <tuh> ke dan me meletakkan keraguan-keraguan di dalam hati keduanya. Ilah antakoa al adawat sampai kemudian terjadilah per permusuhan. Walau manafidu adidatun dan setan itu memiliki manafid. Cendela-cendela, pintu-pintu masuk yang jumlahnya sangat banyak. Apa saja pintu-pintu masuk dan tempat-tempat masuknya setan? Banyak. Ya, sini saya tuliskan sekitar sepuluh pintu masuk atau cara masuknya setan ke dalam ketika menguasai jiwa seorang manusia. Jadi yang jelas setan itu tujuan utamanya adalah merusak dan mengeluarkan manusia dari agama Islam. Itu jelas. Kalau enggak bisa memurtadkan manusia, bagaimana manusia ini terjerumus ke dalam bid'ah? Perkara-perkara yang tidak ada contohnya dalam dalam agama. Kalau tidak bisa, dia jerumuskan ke dalam dosa besar. Tidak bisa juga, ya, diterunskan dalam dosa-dosa kecil. Ya, pintu kufur, pintu bid'ah, pintu dosa besar, pintu dosa kecil. Kemudian yang kelima, pintu-pintu perkara-perkara yang mubah. Kalau dinasihati, kan ini boleh toh. Yang penting kan boleh. Tapi secara berle berlebihan. Sehingga mel melalaikan ketaatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya diantaranya adalah memilih amalan-amalan yang derajatnya paling rendah. Oke. Ya amalan yang nyantai atau yang ketuju ya, dengan diserang fisiknya diserang apa fisiknya ini usaha usahanya setan belum pintunya usahanya setan saya catatkan sekitar tujuh bagaimana manusia keluar dari agamanya dengan kekufuran ya. dan itu pun bertahap ibu-ibu Ibu-ibu kan tentunya pernah sebagian Pernah mendengar kisah e, Rahib bersisah ya kan? Bersisah yang disebutkan Di dalam surat Cus 28 Al-Hasr kalau tidak salah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Fakana aqibatahuma annahumafin nari Khalidaini Fiha wadhalika jazau Al-Zalimin Ya Kisah tentang pendeta bersisah yang dititipi seorang anak wanita oleh saudara-saudaranya laki-laki Bertahap ya, sedikit demi sedikit Si anak sakit perempuannya ditinggal Gak ada tempat penitipan yang aman kecuali di sisi sang rahib yang ahli ibadah maka dititipkan sang rahib keberatan akhirnya sang saudara pun mengatakan sudahlah kami buatkan adik perempuan kami ini rumah tersendiri dan engkau tetap bisa beribadah di tempat ibadahmu cuma kami minta tolong mengantarkan makanan setiap saat ke adik kita akhirnya betul diantar ya, makanan ditinggal, antar makanan ditinggal, tanpa pernah ditoleh makanan itu dimakan atau tidak. Maka setan pun membisikkan kepada sang rahib, "Loh, kalau kau antar kemudian tinggal, jangan-jangan makanannya tidak tidak dimakan. Pastikan dulu dimakan. kasian kalau sampai tidak dimakan." Akhirnya betul dipastikan, dilolok sampai betul-betul ada tangan halus menjulur Ah, mengambil makanan tersebut Ya Kemudian keluar dalam Kondisi apa? Kosong ah, Berarti sudah dimakan Berjalan waktu Dibisikkan kepada sang Rohib Jangan-jangan di dalam tidak dimakan Ya Coba tanya dimakan atau belum Akhirnya Sudah dimakan? Sudah Terdengar jawaban suara halus nah, Dari rumah sang wanita Sudah Oh berarti sudah dimakan berjalan terus seperti itu hanya sekedar pertanyaan sudah dimakan sudah terus ya kemudian dibisiki lagi ya mau coba diajak anu ngobrol kan dia sendirian kasian akhirnya mulai diajak ngobrol gimana masakan hari ini enak hmm, gitu ya. terjadi obrolan obrolan ringan Terus berjalan Sampai dikatakan oh, mau Coba ditunggu Kan belum tentu dia makan betul Akhirnya dia masuk Ditunggu Sampai tahu bahwasanya wanita itu makan Oh sudah makan ternyata Berjalan terus sehingga terjadi obrolan Terus berjalan Terus datang lagi setan Sampai terjadi apa? Perzinaan Sampai terakhir terjadilah pembun pembunuhan Na'udhubillah min Dalik Setelah terjadi pembunuhan Dikubur Dia menyesal Datang orang pemuda Kakak-kakaknya Mengatakan Adik kalian Bagu Baik Tidak Tidak mengatakan Kalau di zilai Ya nah, min, dalik. Adik kalian baik Akan tetapi Sayang dia meninggal dunia Umurnya tidak panjang Begini min. Mereka percaya Kepada rohim Tapi apa yang terjadi Setan Datang Kepada Saudara-saudara mereka dalam bentuk mimpi mengatakan bahwasanya adik kalian hamil Kemudian dibunuh, dikubur di tempat Demikian-demikian Semuanya mimpinya sama Bangun dalam kondisi mimpi yang sama Mereka pun bertekad untuk menginvestigasi tempat yang ditunjukkan dalam mimpi Mencari Betul ternyata ditemukan jasad adik mereka dalam kondisi apa? Dengan janinnya Maka ditangkaplah sang Rohit Diserahkan kepada yang berwajib Dan diancam hukuman apa? Mati Tatkala sudah berada di tiang gantungan Datanglah sang Iblis Mengatakan Yang membuat kau seperti ini dulu adalah siapa? Aku Maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari kondisi ini kecuali Aku kamu ingin selamat? Pengen, sujudlah kepadaku Maka Sang Rohib pun apa? Sujud Falamma saja tak Takkala Sang Rohib sudah sujud Kala berkata Iblis Inni bariun minka Aku berlepas diri darimu Inni akhafullaha rabbal Amin. Aku takut kepada Allah Kata Iblis Dia mati dalam keadaan apa? Sang Rohib sujud kepada iblis. Kufur. Ya. Fakana aqibatuhuma annahuma finnari khalidin fiha wa dhalika jazaa'ud dhalimin. Ya. Kufur. Ndak bisa bid'ah. Masalah perkara-perkara yang diadakan di dalam agama. Kemudian kabair, dosa besar. Ndak bisa shoghair, dosa kecil. Ndak bisa juga yang mubah-mubah. Untuk memakan waktunya sehingga Terpalingkan dari ketaatan Tidak bisa Dia tetap ingin ibadah Dipilihkan ibadah yang paling ringan Tidak bisa juga Jiwa dirinya dikuasai Dibikin lumpuh lah Dibikin sakit lah ya, Ini diantara usaha-usaha Adapun pintu-pintu masuk syaiton Sepuluh yang seperti saya Sampaikan, yang pertama adalah Dihias-hiasi Ini diantara pintu masuk syaiton Menghias-hiasi amalan buruk kelihatan apa? Sebagai amalan yang yang baik. Kemudian yang kedua ditunda-tunda. Pintu penundaan. Kalau tadi pintu perhiasan, perhiasan, penghiasan, supaya amal kelihatan baik. Yang buruk menjadi baik. Kemudian yang kedua menunda-nunda. Salat nanti, taubat nanti, amal saleh nanti, sedekah nanti, nikah nanti. Terus nanti. Yang ketiga ragu-ragu. Pintu ragu-ragu Yang keempat, lupa Yang kelima, ditakut-takuti Yang keenam, dibuat sedih Yang ketujuh, syahwat Yang kedelapan, perpecahan Yang kesembilan, dirusak ibadahnya Enggak khusyuk Yang kesepuluh, jalannya bertahap Sedikit demi sedikit Ada berapa tadi? 10 Dihiasiasi Ditunda-tunda Pintu ragu-ragu Pintu lupa Ditakut-takuti Dibuat Sedih Syahwat Perpecahan Dirusak ibadahnya Kemudian dilakukan secara apa? Bertahap Ini diantara pintu-pintu Syaitu Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Allah ta'ala a'lam bi al-sawab wa sallallahu ala nabiyyina muhammad walhamdulillah rabbil alamin subhanak bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum